Ibu Linda s i l a k a n komentar ya Ibu Ya untuk yang pendidikan Dan、uh, kesehatan Itu ya memang baik Untuk terbuka Untuk investor asing di luar ya karena Untuk mencerdasan Kehidupan anak bangsa Dan juga untuk kesehatan Bagi rakyat、uh, Jelata dan juga、uh, Untuk penduduk Indonesia Itu aja sih、okay. Pak Teguh Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Silahkan. Nah, ini orang mau neko-neko. Pemerintah baru ngerangkul raya kecil. Biar menikmati pendidikan gratis.